Berikutnya kata musannaf di sini yang <coughs> nomor 12 yaitu al-ismu al-muntaha bi alif ta'nisi mamdudatin Duh. seperti sahra'a atau sahra'u, agnia'u agbiyau yaitu isim yang diakhiri dengan Alifu Ta'nis Mamduda. Diingat kembali, isim Mamdud itu ada berbacam-macam ya. Isim yang diakhiri dengan Hamzah. Itu ada beberapa fungsi. Ketika ditambahkan pada akhir sebuah kata, itu ada beberapa penggunaan. Salah satu penggunaannya itu adalah untuk Menjadikan sebuah kata itu Dihukumi mu'annas Ya Bi alifita'nis Dengan alifita'nis mamduda Ketika sebuah kata itu Diakhiri dengan alifita'nis mamduda Maka sebuah kata ini dihukumi masuk dalam jenis mu'annas Seperti syahid menjadi syuhada Ya, syahidun mu'zakar Ketika dipindahkan, maka menjadi syuhada'u. Diakhiri dengan alifu ta'nis mamduda. Kalau dalam kitab, itu disebutkan tentang syarat dari isi mamdut yang boleh menjadi mamnu minasorfi. Hendaknya dia itu. Isi mamdut tersebut. Empat huruf atau lebih dari empat huruf. Itu syaratnya. Isi mamdut yang tergolong Alifu Ta'nis Mamduda yang nanti dia digolongkan pada Mamnu Minasorfi karena tidak semua isi Mamdud itu bisa jadi Mamnu Minasorfi, tidak untuk isi Mamdud yang dia itu dijadikan Mamnu Minasorfi Dia itu adalah isi Mamdud yang tersusun dari empat huruf. Atau lebih dari empat huruf. Seperti di buku kita. Sohro'a. Agniya'a. Terus. Agbiya'a. Semuanya lebih dari empat huruf. Maka. Ini syarat bagi. Alifutaknis Mamduda. Kalau dia ingin menjadi. Mamnu Minasurfi Karena tidak semua isi Mamdud Itu boleh jadi Mamnu Minasurfi Tidak harus Tinggal dilihat keadaannya gitu, Terpenuhi tidak syaratnya tadi Maka nanti kalau kita melihat Ada isi Mamdud yang lebih daripada 3 huruf Atau dia 4 huruf Atau lebih Maka isi Mamdud ini Bisa digolongkan pada Mamnu Minasurfi Kalau kurang dari tiga huruf, atau tiga huruf, kurang dari empat huruf misalkan, maka dia tidak bisa digolongkan pada Mamnu, Mamnu Minasurfi. Di sini mau ana berikan tentang definisi isi Mamdud ya. Sehingga nanti kalian harus bisa bedakan mana isi Mamdud mana yang bukan. Meskipun sama-sama diakhiri dengan Hamzah. Perhatikan definisi isi Mamdud. Isi Mamdud itu adalah isi Mu'rob yang diakhiri dengan Hamzah. Paham? Isim Mamdud itu adalah isim Mu'rob. Berarti harkatnya bisa berubah-ubah. Tidak boleh digolongkan pada isim Mabni. Yang mana isim Mamdud ini diakhiri dengan Hamzah. Dan sebelumnya didahului oleh alif tambahan. Jadi diakhiri dengan Hamzah. Dan sebelumnya. Itu didahului oleh alif tambahan ada alif tapi sifatnya tambahan bukan asli bawaan kata ini namanya simam dut ya didahului oleh alif tambahan qoblahha harfaini au aksara sebelum alif itu ada dua huruf atau lebih dari dua huruf paling sedikit dua huruf ya atau lebih dari dua huruf. Itu isimamdud. Terserah mau dia alifutaknis mamduda. Atau gantian dari waw. Atau apapun bentuknya. Yang penting definisi isimamdud itu. Jadi tidak boleh dipukul rata. Asal isim diakhiri dengan hamzah. Oh berarti isimamdud. Tidak harus. Karena isimamdud itu adalah isim yang mu'rob. Bukan mabani. Kemudian diakhiri dengan huruf hamzah. Yang mana sebelum hamzah ini didahului oleh alif tambahan. Dan sebelum alif tambahan itu ada dua huruf atau tiga huruf. Jadi paling sedikit dua huruf. Seperti kita lihat dua'u sama'un. Itu isim mamdud. Ya, cuman alifnya hamzanya di situ adalah gantian. Gantian dari waw. Ya, samaun, binaun, Dua'un, anbiau, Aus'ya'u, itu isim mamdud. Tapi kalau kita mengatakan maun, itu di akhir Hamzah juga. Sebelumnya ada alif, namun sebelumnya alif itu ada satu huruf. Itu enggak boleh dikatakan isim mamdud. Ma'un itu bukan isi Mamdud, meskipun diakhiri dengan Hamzah. Meskipun ada Hamzahnya, meskipun sebelumnya Alif. Namun, sebelum Alif itu cuma satu huruf. Paham? Sedangkan isi Mamdud itu, sebelum Alifnya itu harus dua huruf. Paling sedikit dua huruf. Atau lebih. Kalau kurang dari dua huruf, dia bukan isi Mamdud. Ya, dia bukan isim isim mudot seperti maun air. Di sini bukan isim mudot, meskipun dia diakhiri hamzah, sebelumnya ada alif, namun sebelum alif itu cuma satu huruf, maka dia tidak digolongkan pada isim mudot. Dan ingat tadi syaratnya ya, kalau mau menjadi isi Mamdud Hamzah sebelumnya ada Alif tambahan Kalau ada diakhiri Hamzah tapi sebelumnya bukan Alif Itu bukan isi Mamdud Meskipun diakhiri dengan Hamzah Seperti Suun Ya Su Itu diakhiri dengan Hamzah Namun sebelumnya itu bukan Alif tapi Waw Ya Suun Itu bukan isi Mamdud Karena isi Mamdud itu harus diakhiri Hamzah dan harus ada alif tambahan. Baru boleh menjadi isi Mamdud. Kalau diakhiri Hamzah namun sebelumnya bukan alif, dia bukan digolongkan pada isi Mamdud. Itu poinnya. Dan ingat kalau untuk menjadi Mamnu Minasorfi pada alif utak, mamduda, Dia itu empat huruf atau lebih daripada empat huruf. Ya, dia itu empat huruf atau lebih dari empat huruf. Kalau nanti dia tiga huruf tersusun dari tiga huruf, maka dia tidak bisa dijadikan mamnu minaswarfi. Lihat ya, yang ana maksud tiga huruf ini Tiga huruf sebelum Hamzah dan Alif Paham? Berarti sebelum sebelum Hamzah kan ada Alif Sebelum Alif itu harus ada Tiga huruf paling sedikit Atau lebih Daripada tiga huruf Bukan semuanya, kalau semuanya Nanti sama Un itu masuk jadi Jadi kalau kita bilang semuanya tiga huruf atau empat huruf, berarti sama'un nanti masuk tentunya. Karena sama'un itu ada empat huruf. Ada sin, ada mim, ada alif, ada hamzah, ada empat huruf. Bukan itu. Kenapa? Karena sama'un tidak masuk. Karena sebelum halif, dia itu cuma dua, dua huruf. Jadi untuk menandakan dia itu adalah mamnu minasorfi dari alifu ta'nis mamduda. Yaitu dia tersusun dari tiga huruf paling sedikit atau empat huruf Hitungan tiga huruf atau empat hurufnya itu dilihat dari sebelum alifnya Alif tambahannya Paham? Dihitung dari sebelum alif tambahan Kan isi Mamdud kan di dengan Hamzah Sebelumnya ada alif tambahan Sebelum alif tambahan itu paling sedikit tiga huruf Kalau dia Dua huruf misalkan sebelum alif itu bukan alif futah ni mamduda Faham ini seperti duaun dua doa duaun du itu diakhiri dengan hamzah dan sebelumnya ada alif namun sebelum alif itu cuma dua huruf Faham? yaitu huruf dal sama huruf ain maka dia bukan digolongkan dari mamnu minashrafi itu yang tadi Anda maksudkan, dia tiga huruf atau lebih dari tiga huruf. Bagaimana hitungannya? Yaitu dihitung dari sebelum alif tambahan itu. Sebelum alif tambahan itu harus ada tiga huruf atau ada lebih daripada tiga huruf. Kalau dua huruf, dia bukan alif utaknis mamduda. Maka hukumnya harus disorfu, harus ditanwin. Ya, yang menjadi alif utanis mamduda itu yang sebelum alifnya ada tiga huruf paling sedikit atau lebih dari tiga huruf. Bagaimana kalau ada cuma dua huruf? Dia digolongkan isimamdud, namun bukan bagian dari alif utanis mamduda, bukan bagian dari mamnu minasorfi. Seperti kita lihat pada contoh kita, shroo. Sebelum alif tambahan itu ada tiga huruf, shod. Ha, ro. Kemudian u. Sebelum alif tambahan Ada empat huruf Alif, go, kemudian nun Kemudian ya Kemudian agbiya u. Juga sama, sama-sama empat huruf Bukan kurang dari tiga huruf Kalau kurang dari tiga huruf Digolongkan isi mamdut Namun bukan termasuk bagian dari Mamdut minasurfi Kalau kurang dari satu huruf atau kalau kurang dari dua huruf cuma satu huruf dia bukan isi mamdud meskipun diakhiri dengan Hamzah. dan sebelumnya ada alif ada alif seperti maun tadi berikutnya perhatikan nomor tiga belas si go tu muntahal jumui si go muntahal jumu'i. Di sini kata beliau Auqullu jam'i taksirin zalisuhu alifun zaidatun ba'daha harfani. Siapa muntah al-jummun itu apa? Atau bahasa lainnya kata beliau, setiap jama taksir ini jama taksir ya karena memang si gumuntahul jumu itu adalah lafadz dari jama jama taksir. Yang salisuhu huruf ketiga jama taksir itu alifun zaidatun, berbentuk alif tambahan. Ba'daha harfani, setelah alif tambahan itu ada dua huruf. Itu namanya si gumuntahul jumu. Ya. Itu yang pertama ya. Sigamuntahal jumu itu adalah setiap jama taksir yang huruf ketiganya adalah alif tambahan. Kemudian setelahnya ada dua huruf. Contoh masajidu syawariu masyakilu majalisu madarisu. Ini semua jama taksir. Paham? Dan kalau jama taksir dengan keadaan seperti ini dia dihukumi Mamnu minasorfi Atau kalau kita buat bahasa ringkasnya Mengikuti wazan Mafailu atau Mafailu Itu kalau kita buat ringkasan Untuk dari si Guamutah al yang sudah Kita pahami Auba'daha salah satu ahrufin Wastuha sakinun Atau setelahnya ada tiga huruf Setelah alif tambahan itu Wastuha sakinun, yang huruf di tengahnya itu dalam keadaan berharokat sukun. Ya, berarti kan dia tiga huruf ya? Berarti huruf kedua keduanya itu harokat sukun. Seperti mana dilu korotisu swarihu. Ya, setelah alif tambahan itu ada tiga huruf dan huruf yang ketiga, eh huruf yang di tengah itu huruf keduanya itu dengan berbentuk dengan berapa berharakat su sukun. Jadi ringkasnya setiap sigo muntahal jumu atau jamaat taksir ini dia termasuk golongan dari mamnu minash sarfi ikut wazan mafaailu atau mafailu Sigo Muntahal Jumuh, kata beliau di sini adalah bahasa lainnya, aw, aw ini kan pilihan fungsi huruf atof kalian mau menamakan dia Sigo Muntahal Jumuh atau kalian namakan dia adalah jama' taksir paham? jadi setiap Sigo Muntahal Jumuh itu jama' taksir kalian namakan Sigo Muntahal Jumuh, kalau misalkan ada orang mengatakan ini Sigo Muntahal Jumuh, berarti kalian harus cepat memahami, oh ini jama' taksir ini termasuk bagian dari jamak taksir, namun yang masuk dalam mamnu minash shorf. Karena tidak semua jamak taksir itu masuk mamnu minash shorf ya. Karena kan wazan jamak taksir itu ada beberapa macam yang kita sebutkan kemarin. Ada yang jam'ul qillah, ada yang jam'ul kasrah. Nah, yang ini yang anak katakan ini, sigomuntahal jumuh ini adalah jamak taksir yang dia itu digolongkan pada mamnu minash shorf. Karena ada jamak taksir yang tidak bukan mamnu minash shorf dan hampir semuanya kecuali ini. Julusun jama taksir Buudun jama taksir Paham? Tapi bukan dikatakan sebagai Mamnud minas sorfi. Sama seperti isi mamdud tadi Tidak semua isi mamdud itu mamnud minas sorfi, Kecuali dia mamdud Yang alifu taknis mamduda nah, sama dengan ini Tidak semua jama taksir itu masuk dalam Mamnud minas sorfi, Kecuali yang namanya sigo muntahal Jumu Jadi gak bisa semua jamat taksir itu oh, jamat taksir. Berarti mamnum minasorfi. Enggak. Harus yang sigamuntahal jumuhnya. Nah sekarang apa itu sigamuntahal jumuh? Jamut taksirin salisuhu alifun alifu zaidatin. Ba'daha harfani. Atau alifun zaidatun. Ya. Jamat taksir itu adalah... Setiap jama taksir yang huruf ketiganya itu alif tambahan. Sekarang lihat. Masa jidu. Mim satu, sin dua, alif ketiga. Dan ingat. Alif ini adalah tambahan. Sehingga kalau kalian mencari sigo muntahal jumuh apa asli katanya. Misalkan kalian ingin mencari korotisu. Itu alif jangan pernah dimasukkan pada huruf asli. Paham maksudnya? Jangan nyari nih koro atau roto, jangan. Karena alif itu zaida bukan asli bawaan kata. Maksudnya karena ini ketika mengetahui ada asli, ada asli bawa, ada asli, ada bukan asli, ada bukan bawaan kata, maka untuk membedakan apakah nanti dia dicari ketiga hurufnya atau tidak. Paham? Ada alif tambahan. Ba'daha harfani Yang setelahnya itu ada dua huruf Masa, Jidu Alif di huruf ketiga Setelahnya Alif Ada huruf Jim dan ada huruf Dal Berarti ada dua huruf Atau kalau kita buat wazannya Mafa'iluh Tinggal ditimbang seperti itu saja Mafa'iluh, setiap kata Mafa'iluh Mafa'iluh berarti dia adalah Sigomuntahal Jumu' dan Mamnu'mina Sorfi' Dan dia adalah jamaat taksir, ya. Yang kedua, aubah dah salah satu ahrufin. atau setelah dia ada tiga huruf, ya. Setelah dia. Itu perhatikan Atau setelahnya ada tiga huruf Namun tiga huruf ini Was tuha sakinun Harus huruf yang di tengah itu Tiga huruf kan Tengahnya berarti huruf kedua Itu harus berharokat sukun Kalau dia berharokat bukan sukun Dia bukan si gauntahal jumuh Karena ada jawa taksir nanti mengikuti wazan ini, namun huruf yang ketiganya, huruf yang di tengahnya itu berharokat, bukan berharokat, bukan sukun. Maka dia bukan apa? Muntahal Jumu. Jadi ringkasnya Sigo Muntahal Jumu itu adalah Mamnu Minaswarfi. Dan Sigo Muntahal Jumu termasuk bagian dari Jama Taksir. Setiap Sigo Muntahal Jumu pasti Jama Taksir. Dan setiap Jama Taksir belum tentu Sigo Muntahal Jumu. Itu perbedaannya ya. Setiap Sigo Muntahal Jumu pasti masuk dalam golongan Jama Taksir. Dan setiap Jama Taksir belum tentu Sigo Muntahal Jumu. Berarti maksudnya apa? Tidak semua jamaat takbir boleh menjadi mamnu minas orfi. Namun setiap si ko muntah pasti jadi mamnu minas orfi. Kita cukupkan. Subhanaka Allahumma Rabbana wabihamdik. taala. Allah ilaha illa Anta. Astagfiru kawatubu ilai.